السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunianya dan juga anugerahnya kepada kita semua. Tentunya dalam hal ini rasa syukur harus selalu kita kedepankan dalam kondisi apapun. Karena Allah masih banyak memberikan baik itu yang namanya nikmat nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita. Walaupun sekarang kita mengetahui terdapat musibah wabah dan selainnya, tapi masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana yang Allah tegaskan dan juga rasulnya kepada kita semua, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu kita tidak dapat mampu menghitungnya. Jadi walaupun di sisi lain ada cobaan, ada ujian, ada musibah namun di sisi yang lain yang lebih banyak Allah masih tetap memberikan terus nikmat nikmat yang banyak dan hal lain pula Allah tegaskan kepada kita agar kita senantiasa menghadirkan rasa syukur di dalam kehidupan kita dengan firman yang lain lainnya kar tum la azzi dan lagum walainka fartum inna ada bila ya seandainya kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan jadi mudah-mudahan walaupun di masa yang seperti ini tapi kita tetap bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang lain insya Allah Allah tambahkan dan tambahkan bahkan diberikan penjagaan sehingga kita tidak diberikan musibah, baik itu wabah atau hal lainnya yang menimpa diri kita insya Allah namun apabila kita kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita putus asa kita mencaci mencacimaki nikmat yang sedikit kita tidak menerimanya atau kona'ah maka Allah katakan di Firmannya yang lain yaitu walain kafar tum inna adzabilah syadid. Ya. Apabila kita kufur maka tunggulah azab Allah itu sangat pedih. Dan kemudian tidak lupa juga ya ibu-ibu khususnya dan juga para hadirin yaitu salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallam. Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah ibu-ibu sekalian Atau para hadirin yang menyimak ya, ee, Kajian online ini InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama membahas Tentang hal-hal penting Yang harus kita ketahui Ya tentunya di keseharian kita Terkadang ibu-ibu ya Yang banyak menghabiskan waktu di rumah Itu terkadang lewat hari Begitu saja, setiap harinya terus seperti itu continue dan mungkin terbilang semua atau tidak banyak perubahan di dalam keseharian yang dilewatinya karena banyak menghabiskan waktu di rumah nah agar waktu-waktu yang dilewati yang terus menerus yang tidak banyak perubahan terkadang pagi bangun masak menyiapkan untuk suami membereskan untuk anak sekolah apalagi sekarang ya anak-anak itu di rumah mungkin nambah aktivitas ibu-ibu sekalian mengajarkan anak e, didiknya untuk belajar dan hal lainnya kemudian juga waktu siang menyiapkan makan ketemu sore menyiapkan kopi sorenya buat suami ketemu malam menyiapkan makan seperti itu terus terlebih lagi masa-masa yang banyak di rumah ini hampir 8-9 bulan nah maka perkara-perkara yang harus diketahui oleh ibu-ibu sekalian ketika menghabiskan hari-hari ini sangat penting agar ketika menjalani hari-hari tersebut itu ada motivasi dan tujuan sehingga tidak jenuh nantinya ya itu tidak jenuh misalnya ya ketemu lagi besok gini lagi, ini lagi, ini lagi tidak ada perubahan sehingga nantinya jenuh kemudian menurun kadar kualitas dalam misalnya melayani suaminya yang bah sebenarnya itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya sebagaimana Rasulullah SAW ketika pernah ditanya oleh salah satu seorang sahabat yaitu dikatakan ayun nisa'i khair ya Rasulullah siapakah wanita terbaik itu ya Rasulullah ada tiga hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama diantaranya, apabila dipandang oleh suaminya dia menyenangkan. Nah, maka jangan sampai jenuh ketika suaminya itu pulang dari rumah, ibu-ibu sekalian atau para istri itu selalu berdandan yang sangat baik, ya. Bukan mohon maaf ketika ada kondangan, undangan nikah baru dandan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika suami pulang dia masih bau dapur. ya Terkadang ada kecap di pipinya dan segala macamnya. Tidak, tidak boleh seperti itu. Tapi tetap bahkan lebih baik dan lebih baik lagi berdandan khusus untuk suaminya. Sehingga apa? Masuk ke kategori wanita yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Ketika suaminya pulang, suaminya senang melihat istrinya. ya Kemudian yang kedua adalah perintah-perintah suaminya senantiasa ditaati. Biasanya para suami... Ketika dia meninggalkan rumah mencari nafkah, maka terkadang suka keluar pesan-pesan dari suami. Jaga baik-baik ya Dek misalnya. Ya, istri atau wahai istriku atau se dengan sebutan lainnya ya. Jaga baik-baik rumah, anak-anak, hati-hati kalau ada orang yang tidak dikenal dan segala macamnya. Nah, maka taati perintah tersebut. Jangan mohon maaf ketika istri eh mohon maaf ketika suami itu pergi si istri menjadi kesempatan. Wah, enggak ada suami nih. Saya bisa pergi belanja, saya bisa nonton sinetron, saya bisa lihat ini, lihat itu tanpa pengawasan suaminya. Tidak, tetapi dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Bahkan dia mengetahui tanggung jawab ketika suaminya itu tidak ada di rumah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kita ini akan menjadi pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Di antaranya apa? walmar'atu fi baiti zawjiha ya yaitu perempuan ketika berada di rumah suaminya dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia memimpin rumahnya tersebut ketika suaminya tidak ada bagaimana mendidik anaknya bagaimana dia menjaga dirinya bagaimana dia menjaga rumahnya hartanya dan selainnya ini yang akan dimintai pertanggungjawaban sehingga kita atau ibu-ibu khususnya akan dimasukkan ke kategori wanita yang paling baik adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tentunya harus digarisbawahi, kalau suaminya memerintahkan yang tidak baik, nah kita tidak men jangan mentaatinya, ya. Karena dikatakan tentunya baik oleh Rasulullah dan hal-hal lainnya, yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya. Jadi kalau suami tersebut mengajak kepada hal yang keluar dari koridor syar'i, maka kita menolaknya dengan baik khususnya ibu-ibu. Ya, kemudian kita menasehatinya ya. kemudian yang ketiga agar masuk ke kategori wanita yang paling baik atau wanita yang baik sebagaimana yang ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. oleh para sahabat yang terakhir yaitu adalah dia menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan suaminya nanti benci contoh ya dia dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang suaminya tidak suka misalnya ada tamu yang bukan mahrumnya Ya atau dia menggunakan hartanya terhadap apa-apa yang suaminya tidak suka maka hal inilah yang betul-betul harus diperhatikan oleh para istri nah terkadang poin yang ketiga ini, ya contoh dia sudah tidak menerima para selain ya. baik itu misalnya e, tukang atau hal lainnya dia selalu menjaga dirinya karena itu yang diperintahkan oleh suaminya agar suaminya suka namun dalam Kamarnya dia tidak menjaganya dengan cara apa? Dengan cara gadget, handphone. Dia membuka Instagram, dia melihat WhatsApp, dia melihat Facebook, foto-foto yang bukan mahramnya, melihat auratnya atau melihat hal-hal yang tidak senonoh atau yang dilarang oleh agama. Sehingga hal ini masuk ke dalam hal yang dapat nantinya muncul kebencian dari suami, kecurigaan dan hal lainnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tiga hal inilah yang harus dijaga ya ini diantara tentunya keseharian ibu-ibu sekalian atau perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam kesehariannya agar insyaallah senantiasa bernilai ibadah agar senantiasa mendapatkan keutamaan yang dilewatinya setiap harinya karena memiliki motivasi dan tujuan yang benar maka dari itu ya ada beberapa poin agar tentunya perkara-perkara ini dapat memotivasi ibu-ibu sekalian tentunya juga Menjadikan amalan-amalan tersebut dapat dinikmati ketika menjalaninya. Walaupun amalan tersebut terulang terus setiap harinya. Ya Seperti bangun tidur, menyiapkan makanan, memandikan anak, mengajarkan anak, menyiapkan makanan untuk suami, berdandan untuk suami. Hampir 99% setiap harinya para ibu-ibu itu menjalankan itu terus. Namun ketika insya Allah nanti kita membahas perkara-perkara ini, itu akan dijalannya dengan kenikmatan. Karena apa? Semakin banyak hal tersebut dilakukan, semakin banyak nantinya pahala yang akan didapatkan Insya Allah sehingga menjadi celengan kelak ibu-ibu sekalian atau para istri-istri ya untuk di hari akhirat kelak. Nah di antaranya yang pertama yang harus diperhatikan ya bukan hanya untuk para istri atau tentunya oleh seorang muslim dan muslimah yaitu dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal soleh niat ini sangat penting dalam setiap amalan yang akan kita kerjakan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mal amalubin niyat, wa inna malikulimriem manawa. Ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi apa yang kita kerjakan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita misalnya mendidik anak, melayani suami, dan selainnya terpaksa, ya karena ini, karena itu, ditakutkan tidak mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau niat kita semata-mata karena ini memang apa yang ditanggung jawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ibu, para istri maka insyaallah itu akan menjadi keutamaan yang sangat besar Ya, maka pentingnya niat di dalam setiap perkara atau di dalam setiap amalan yang akan kita kerjakan kita perbaharui terus setiap bangun tidur besok kita perbaharui lagi insyaallah saya pada hari ini saya akan menjalankan sebagaimana tugas istri di dalam rumah tangga melayani suami terus seperti itu diperbaharui terus diperbaharui terus sehingga niat tersebut akan semakin baik dan semakin baik lagi apabila ada hal-hal yang terkadang terlewati ya mungkin ada niat-niat yang salah ketika anak tidak nurut ketika suami pulang pulang telat ini sebalang nah itu terkadang tercampur sehingga timbul kesal hal-hal lainnya ditakutkan amalan tersebut nantinya tidak mendapatkan balasan. Ya begitu juga para suami selalu memperbaharui niat ketika mencari nafkah dan hal lainnya ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam dalam hadis yang lainnya, man atafirasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghlabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu shadaqatan ala min rabbi yang artinya barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya Dengan niat agar dapat melakukan sholat di malam hari Lalu matanya mengalahkannya tidak bangun hingga sholat subuh Maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan Dan tidurnya menjadi sholatah baginya dari Rabbinya Subhanallah Ini hikmah orang yang memperbaharui, memperbaiki niatnya Di dalam setiap amalan yang akan kita kerjakan Jadi ketika kita akan mengerjakan sesuatu Kita niatkan yang baik dulu kita misalnya mau olahraga. Kita niatkan bahwa dengan olahraga ini insyaallah untuk melaksanakan sholat di waktunya agar semakin semangat. Ya, agar dapat menjalankan ibadah-ibadah Allah dengan sempurna. Dan hal lainnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidur saja orang istirahat enak, nikmat, nyenyak. Tetapi dia niatkan karena dia biar bisa bangun di tengah malam dengan segar bugar gitu ya, tidak ngantuk sholat malamnya, namun qadarullah tetap terlewat sholat malamnya maka dia mendapatkan pahala tetap, subhanallah agama kita, agama yang sangat mudah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, sang khalik sang pencipta, sesuai dengan namanya ar-Rahman, ar-Rahim, yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya tidurnya dijadikan shodakoh, sholat malamnya yang terlewatnya dijadikan pahala baginya, masya Allah Namun ini juga harus kita perhatikan. ya Jangan karena hadis ini disengajakan kita tidur lewat, tidur lewat. Kalau sekali, mungkin. ya Namun sekali ini juga diukur dengan apa? Diukur dengan aktivitas rutin kita. Di setiap malamnya kita seperti apa? Kalau di setiap malamnya, misalnya dalam satu minggu, kita enam kali sholat malam, satu kalinya ketiduran, mudah-mudahan itu masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW. Tetapi kalau 6-7 harinya, 6 harinya ketiduran, 1 harinya sholat malam, maka ini bukan namanya ketiduran. Tetapi malas dan tidak ada, yaitu keinginan untuk melaksanakan sholat malam. Karena keinginan sholat malam ini bukan hanya tidur yang cukup tidak, akan tapi niat yang betul. Kemudian sebelum tidur dia melakukan wudu kemudian dia membaca Al-Quran dan hal lainnya sehingga mendapatkan motivasi dan terjaga tidurnya sehingga apa yang diinginkan dalam tidurnya atau diinginkan beribadah ketika setelah tidur itu Allah Subhanahu wa taala akan bantu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Maka oleh karena itulah niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah ya seperti makan, tidur, berpakaian dan lain-lain agar bernilai ibadah ya. Jadi hal-hal yang sepele yang sekarang kita banyak habiskan waktu di rumah Ya mendidik anak, menyuapkan anak ya mengajari anak, kita niatkan insyaallah dengan saya mengajari anak ini, saya ingin anak saya menjadi anak yang saleh atau yang salihah, insyaallah dengan niat yang baik, anak kita menjadi generasi penerus yang sangat baik menjadi apa pedoman bagi para teman-temannya, kakaknya, adiknya dan hal lainnya, dapat menegakkan kalimat tauhid, menegakkan sunnah sunnah Rasulullah SAW, itu di, dimulai dengan apa? Dimulai dengan niat mungkin dari orang tuanya ketika mendidiknya di masa kecil. Jadi sangat-sangat diperhatikan masalah niat ini dalam segala hal dan menjadi poin yang pertama. Karena ketika kita tidak memperhatikan niat, tapi kita langsung memperhatikan masalah ibadah. Sholat, zakat, kuasa, melayani suami, ya mendidik anak. Tapi kita tidak pernah memperhatikan niat, ditakutkan nantinya banyak kegagalan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Ketika ibadah, kita akan terpaksa. ya Karena dorongan. Kalau tidak sholat, saya akan dimarahi. Kalau tidak sholat, saya nanti ditegur oleh suami. Bukan karena Allah SWT. Maka perbaikilah niat terlebih dahulu untuk menjadi pedoman perkara yang paling penting di nomor yang pertama. Sehingga dengan hal tersebutlah kita dapat menjalankan yang seterusnya, nomor dua, tiga, empat, dan hal lainnya dengan mudah dan menjadi hasil yang sangat memuaskan. InsyaAllah. Kemudian yang kedua perkara-perkara yang penting juga yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kita seharian. ya baik untuk seorang muslim dan muslimah, yaitu tentunya berdakwah agar orang lain mendapat hidayah, menunjukkan kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka. Ya, Rasulullah saw dalam hal ini bersabda: "Wahallah la ayah di Allah bikarujul wa hidaa khairul lat bin an yakuun lakahumur bin am." Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Subhanallah. Ya, dalam sabda ini Rasulullah membawakan unta merah karena unta yang sangat berharga pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang sangat mahal sekali. Ya, sehingga orang yang bisa mengajak, ya, terlebih lagi, ya, kita ini di dalam rumah, ya, ini kesempatan yang sangat besar untuk para ibu khususnya atau juga para suami ini kesempatan yang sangat besar untuk menjadi keluarga yang menjadi dambaan dan cita-cita yaitu sakinah mawaddah warahmah ketenangan dapat ya kasih sayang dan cinta saling mengasihi. itu bisa turun dengan cara saling menunjuki suatu kebaikan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar sehingga ketika datang waktu salat contoh ketika lockdown ya tidak ke masjid dan hal lainnya ajak istri, ajak anak sholat berjamaah. Mungkin sebelum dengan adanya wabah, ya, itu ketika suami ke rumah, suami ke masjid, ya, istri masih mengurusi anak sehingga, apa, telat sholatnya. Ya, kemudian bahkan sampai, na'udzubillah, meninggalkan sholatnya. InsyaAllah dengan salah satu hikmah musibah apabila kita bersabar, ya, ketika kita semakin, apa, e, di dalam rumah ini, ya, terus-menerus Sampai beberapa bulan Itu menjadi saling menunjuki Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain Sehingga ketika azan Salat berjamaah di tepat waktunya Kemudian saling mengingatkan Salat sunnah rawatibnya Kemudian saling mengingatkan Ngajinya, karena apa? Karena terus intens Hubungan di dalam rumah antara Suami, istri dan anak Mudah-mudahan dengan hal inilah Menjadi suatu keluarga yang Terdidik, yang dapat mendakwahi Salah satu dari masing-masingnya dan ketika selesai, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabah ini, ya dari istri dapat mendakwahi teman-temannya, ya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, ya contohnya, Alhamdulillah saya ketika uh, karantina di rumah pemerintah melakukan karantina, kami banyak melakukan ibadah yang sangat intens, saling mengingatkan, saling menunjuki dan hal lainnya, sehingga Alhamdulillah kita bisa lebih uh, terjaga untuk menjalankan ibadah-ibadahnya yuk, para ibu-ibu saling mengajak ya ketika bertemu, maka dengan yang diajak tersebut dapat hidayah dan hal lainnya, maka apa yang disabarkan oleh Rasulullah SAW itu mendapatkan suatu yang sangat besar ya sebagaimana kembali di sini dikatakan juga oleh Rasulullah SAW inna ddala ala khairi kafailih sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut jadi bisa dibayangkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, misalnya ibu-ibu ya menyebarkan satu kebaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain tersebut mendapatkan hidayah atau petunjuk menjalankan apa yang ibu ajarkan, sholat misalnya atau sodakoh. Inna sodakoh tutfiul khati'ah kama tutfiul maunar. Contoh ya, ini sodakoh lah mudahnya. Sodakoh itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air mengadamkan api nah orang ini mendapatkan hidayah sodokoh dari ibu misalnya maka dia ketika mensodokohkan hartanya dihapuskan dosanya ibu pun juga dapat dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia mengajak yang lain dihapuskan lagi dosanya dapat lagi petunjuk seperti itu maka terus terus dan terus keutamaan tersebut akan didapat ya kemudian hal lainnya yang dapat kita raih dengan Penunjuk ibadah-ibadah atau dakwah. Contohnya ketika misalnya kita memerintahkan untuk agar senantiasa dijaga sholat duha-nya. Kemudian dia mendapatkan hidayah, petunjuk. Dan dia melaksanakan sholat duha. Maka berapa banyak yang akan kita dapatkan sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. ya Yaitu sebagaimana persendian semua ini akan disodaqohkan. Amar ma'ruf nahimungkar disodaqohkan menghindarkan sesuatu dari jalan, itu sama saja seperti kita bersedekah hal itu dirangkum dengan sholat duha cukup dengan dua rakaat kita seperti shodaqa dengan hal-hal tersebut yang tadi disebutkan apabila ini kita mengajak ya mengajak kepada seorang, kemudian orang lain mengajak lagi, mengajak lagi, terus ya ini contoh-contoh untuk memotivasi ibu-ibu sekalian agar hari-hari yang kita lalui ini tidak sampai jatuh ke dalam titik jenuh. Ya, karena manusia ketika jatuh ke dalam titik jenuh biasanya ya dia akan mulai mundur, mundur, mundur dan ditakutkan dia akan meninggalkan amalan tersebut padahal amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, maka dengan hal inilah mudah-mudahan itu menjadi motivasi dan terus dia tidak puas dengan hal ini. Terus saya harus dapat apa? Harus dapat apa agar terus beribadah sampai apa? hatta ya tiyakali yakin sampai datangnya waktu kematian. Ya. Kemudian hal lain juga yang harus diperhatikan tentunya oleh ibu-ibu sekalian atau oleh para e, tentunya muslim dan muslimah yaitu mendidik anak agar menjadi anak yang saleh yang akan mendoakan kita semua. Nah ini khususnya masalah pendidikan anak. Ya di sisi lain tentunya ini menjadi tugas suami juga mencarikan sekolah. Ya. Mencarikan pengajar yang baik dan hal lainnya. Namun ketika suami mencari nafkah keluar, maka yang harus diperhatikan adalah seorang ibu yang harus mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh atau yang solehah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang hikmah ketika kita insya Allah diberikan anak yang soleh atau yang solehah. Di antaranya hidama jali insan yang kota amaluh illa salat. Ya. Keturunan Bani Adam, atau setiap insan, ketika dia meninggal, maka terputuslah semuanya. Kecuali tiga hal. Yang pertama, sodakotin jariyah. Ya, Sodakoh jariyah. Sodakoh yang terus menerus mengalir. Ini sudah pernah dibahas ya, atau juga oleh para ulama dibahas. Salah satunya misalnya, kita memberikan mushaf al-Quran, wakaf. Atau kita memberikan korsi roda ke rumah sakit. Setiap orang yang menggunakan tersebut kita akan mendapatkan ini yang disebut dengan sodako jariah jariah itu yang terus menerus dipakai oleh orang ya kemudian yang kedua ilmun yunus alubih ya ilmu yang bermanfaat ya ketika kita memberikan suatu yang bermanfaat ini kembali ke poin yang kedua mendakwahi orang menunjuki orang orang tersebut mendapatkan petunjuk maka dia akan mendapatkan terus menerus walaupun kita atau ibu-ibu atau orang-orang yang sudah meninggal ya dia akan mendapatkan terus amalan tersebut. Dan yang ketiga ini hikmah bagi anak yang saleh atau yang salehah ya yaitu awwalidinsalih yad'u lahu ya anak saleh yang selalu mendoakannya. Ini menjadi cita-cita semua orang tua. Mendapatkan anak yang saleh atau yang salehah adalah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga harus kita nih kita juga kan pernah menjadi anak, ya. Mungkin orang-orang tua kita sudah meninggal. Maka introspeksilah diri kita. Apakah kita sampai sekarang masih mendoakan kedua orang tua kita, ya? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah kita masih terus mendoakan tersebut untuk kedua orang tua kita? Kita lihat introspeksi diri kita dulu. Ya mudah-mudahan kalau kita masih menjalankan rutinitas tersebut, doa untuk orang tua Walaupun kita sudah umur 50 tahun, 60 tahun. Tapi terus di setiap doa, di setiap waktu yang diijabah. Kita terus membaca doa ini. Maka insya Allah hal tersebut akan turun kepada anak kita. ya, Akan terus mendoakan ketika kita nantinya sudah tiada. ya. Tetapi harus digarisbawahi. Harus anak yang saleh atau yang solehah. Ya? Yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana itu terjadi? Tentunya dengan pendidikan yang benar. Dan kembali ke poin yang pertama, niat kita yang benar ketika mendidik seorang anak. Jangan sampai ketika kita mendidik seorang anak tercampur dengan urusan dunia yang kita selalu kedepankan. Kita bisa lihat di televisi, ya mungkin di keluarga kita, ya atau sudah menjadi suatu aturan lah bagi orang tua, ya. Pokoknya anak saya ini harus sekolah agar besarnya bisa jadi orang yang sukses di dunia terkadang berhenti itu di dunia. Dia tidak melihat ya bahwa dampak kesuksesannya nanti naudzubillah bila diberikan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dia akan melecehkan orang tuanya dengan kekuatan finansial dia, kekuatan harta yang dia miliki, ya. Dia tidak membutuhkan lagi kedua orang tuanya karena apa? Karena dia sudah merasa mapan. Bila kita mendidik anak kita hanya untuk kesuksesan dunianya, saja. Tapi kalau kita selalu kedepankan akhiratnya, selalu kedepankan selalu ajaran-ajaran syariat, maka dunianya akan ikut nanti insya Allah. Tetapi apa? Dia tetap mematuhi bahwa dia ini adalah seorang anak yang tidak boleh membangkang kepada kedua orang tuanya. Kalau seorang perempuan ketika sudah berpindah tanggung jawabnya kepada suaminya, dia tetap akan berbakti kepada bapak ibunya, tapi tidak mengalahi kepada suaminya. ya tidak ketika tidak seperti orang-orang yang auzubillah dunianya saja dikejar ketika menikah saya sekarang sudah sudah ada suami bu, orang tua saya bukan urusan lagi tidak seperti itu walaupun berpindah ya berbaktinya tapi tetap berbakti kepada kedua orang tua itu wajib bagi setiap anak terlebih lagi adalah anak laki-laki maka didiklah anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh atau yang saleha insyaallah agar mereka senantiasa mendoakan kita ketika kita membutuhkan ya dan juga ada kabar gembira, Bapak dan Ibu ya khususnya para ibu-ibu sekalian seorang-orang yang mengajarkan anaknya yang begitu benar dengan niat agar selamat dunia dan akhiratnya maka ketika dia mendapatkan azab dan hal lainnya di akhirat kelab anaknya insyaallah dapat membantunya untuk mengeluarkan tersebut dengan apa dengan ucapan-ucapan dan pembelaan bahwa ketika masa kecilnya dia dibina, dibimbing, sehingga aku menjadi anak yang soleh dan yang soleha insyaAllah. Kemudian perkara lain yang harus diperhatikan dalam menjalani keseharian kita bagi muslim ataupun juga muslimah, ya, yaitu mengkaji ilmu agama. Ini penting sekali terlebih lagi kita kembali ya, ke kasus yang sekarang sedang menerpa negara kita, yaitu kasus corona. ya Sehingga banyak kita menghabiskan waktu di dalam rubah. Nah, ini menjadi kesempatan kembali untuk, tentunya para suami, para istri, ya itu mengkaji ilmu agama untuk anak-anak, istri, dan juga suami. Terkadang, suami mungkin sebelum terjadinya wabah, itu di masjid. Ya, aktif. Hari Senin di masjid ini, Selasa di masjid Namun, ketika pulang, dia sudah lupa tidak mendakwahi atau mengkaji ilmu agama. Nah ini Alhamdulillah dengan hal ini, ya ini salah satu hikmah Allah berikan musibah ya. Bila kita senantiasa mensyukuri dan mengucapkan Alhamdulillah, ala kulli hal segala puji atas setiap keadaan, maka Allah akan berikan jalan dan kebaikan dari pintu-pintu yang lainnya. Di antaranya seperti ini, kita dapat lebih intens hubungan, mengkaji ilmu, -ilmu agama, begitu pun juga para ibu yang di mana anak-anak masih di rumah sekarang. Itu bisa mengajarkan Al-Quran yang biasanya semua dilimpahkan mungkin ke guru-guru. Nah sekarang seorang ibu yang harus betul-betul mengajar. Melihat anaknya bagaimana ketika dia akan belajar menggunakan sekarang yang disebut dengan video ya. Atau zoom, atau aplikasi-aplikasi lain. Jadi ibunya lihat, coba kamu baca ini. Ba. Terlebih lagi kalau anaknya tersebut adalah belajar ilmu agama. Maka ibunya akan mengajarkan ilmu agama juga dan membekali dirinya. Yang tadinya mungkin acuh, cuek, ya uh, Besok aja sama gurunya, besok aja sama gurunya. Namun sekarang di dalam rumah yang harus dia mengajarinya, ya. Sehingga dalam mengkaji atau mengajari ilmu agama ini sangat besar, ya. Kita dalam melakukan hal ini selalu menjadi motivasi dalam masalah mengkaji ilmu agama ini. Motivasinya apa? Mansalah katoriqan yalhami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah sahalallahu lahu Tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, atau khususnya Ibu-ibu, ketika Ibu-ibu sekalian mengkaji ilmu agama bersama anak-anaknya, ya, membahas tentang ilmu agama, kemudian mendengarkan video-video online yang bermanfaat, mudah-mudahan itu menjadikan mudah kita untuk jalan menuju Surga. Dengan cara apa? Yang mungkin sebelumnya kita susah untuk melakukan ibadah sholat Kita susah untuk melakukan ibadah zakat Kita susah untuk melakukan ibadah berbakti kepada suami Atau begitu pun juga para suami berbakti kepada orang tuanya dan hal lainnya Maka dengan cara mengkaji dan menuntut ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga Itu semuanya akan dibuat mudah Diberikan hidayah makin berbakti kepada suami begitu pun juga suami, bakti kepada orang tua, cinta kepada istrinya cinta kepada anak-anaknya dan me mengajarkan suatu yang bermanfaat ya itu adalah hikmah dari mengajarkan atau mengkaji ilmu agama, maka itu menjadi harus suatu motivasi yang sangat besar kalau bisa ditempel di dalam rumah, sehingga kita semangat dalam mengajarkan ilmu dan mengkaji ilmu agama, karena Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga, ya kemudian tambahan lain sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tam man hajatuh ya, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, tidak ada yang ia inginkan kecuali hendak mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna dikerjakannya jadi kalau memiliki anak yang sudah mengajarkan ilmu agama begitu pun juga memiliki suami yang sudah mengajarkan ilmu agama, dukung ya, dukung suami tersebut, jangan dibatasi karena kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pahalanya seperti haji ya yang sempurna dikerjakannya bila satu hari dia mengajarkan di dua masjid misalnya bisa dibayangkan, berapa pahala yang did, didapatkan oleh suami terlebih lagi kalau anaknya sudah mengajarkan juga ilmu agama ya. kemudian yang perlu diperhatikan pula Ya Pahala haji yang kita mengetahui, apa seperti seorang anak yang keluar dari ibunya bersih, tanpa dosa sedikit pun. ya. Nah, maka untuk menghasilkan orang-orang yang dapat memberikan suatu kebaikan, mengajarkan suatu kebaikan, ingin menuntut ilmu, maka kita kembali. Jadi, poin-poin antara poin 1, 2, 3, 4 ini saling berhubungan. Kita didih agar menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ini bukan hanya untuk anak laki-laki atau suami, perempuan pun juga bisa menjadi yang disebut dengan ustazah, ya. Dia mengajarkan ilmu agama. Insya Allah mendapatkan pahala yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Dan yang terakhir yang kelima, itu adalah berdoa untuk saudaranya sesama Muslim dan beristighfar untuk mereka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kata Allah lahu bi kulli mu'min wa mu'minatil hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang ia doakan. Ini adalah suatu kepedulian yang kelima ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Terkadang ketika khususnya ibu-ibu ya, ketika di rumah terpaku kepada apa yang dia temui di rumahnya saja. Ya, istrinya, eh suaminya, anak-anaknya, tugasnya memasak, melayani suami, melicin, mencuci dan hal lainnya. Ya, tapi harus ditambahkan dengan peduli antar sesama. Tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi jangan oceh si, perempuan di rumah ngapain saya ngurusin orang-orang ya sedang ditindas di negeri-negeri lain tidak kita tetap harus peduli dan perhatian apalagi kepada kaum muslimin yang sedang dicoba yang sedang diuji terhadap musibah sedang ditindas dan hal lainnya kalau kita mengetahui apalagi sekarang masya allah zaman sudah sangat modern ya bukan hanya doa saja yang bisa kita sampaikan itu dengan cara apa kita lihat misalnya di televisi ya yang betul-betul sihok ya yang benar kuat dan akan dikirimkan dananya bila kita bantu kita lihat di TV bahwa terjadi bencana di e, kota misalnya ya di kota yang mayoritasnya kaum muslimin dan kita ketahui di situ masjid terkena segala macamnya baginya ingin berdonasi silahkan kirim itu cukup dengan handphone insyaallah sampai ya hal tersebut dan ini adalah menjadi suatu kebaikan dan kepedulian kita sehingga apa yang Rasulullah Alaihi Wasallam katakan tadi Allah mencatat baginya satu kebaikan. Kalau satu amalan yang kita kerjakan insyaallah Allah catat kebaikan yang sama. Kemudian belum lagi kita mendoakan. Jadi kalau berdoa jangan sampai itu yang terekam di pikiran kita ya atau yang terprogramlah di pikiran kita itu hanya apa? doa untuk dirinya dan keluarganya saja. Istrinya atau begitu sebaliknya untuk suaminya, untuk anaknya. Jadi ketika doa, ya Allah berikanlah diriku sehat Ya Allah, berikanlah suamiku sehat, rezekinya banyak, dimudahkan usahanya. Ya Allah, jadikanlah anakku dan uh, orang tuaku kebaikan yang banyak. Ya. Tetapi, dia tidak memikirkan kaum muslimin. Ya, yang harus kita pedulikan. Jadi dalam doa selalu kita selipkan apa? Misalnya, Allahumma qfirullahumma arhamhum wa'afihi wa'afu'anhum wa'akrim nuzulam. Kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Agar diberikan ampunan oleh Allah subhanahu. Begitupun juga kita mendoakan Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Contohkan ya? Man istagfaru lil mu'minina wal mu'minat Allah magfir Lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Biasanya ini di setiap Jumat Selalu khotib mendoakan hal tersebut Nah kita ketika doa pun misal hujan Atau hari Jumat sekarang Di selepas asar Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selipkan doa-doa untuk kaum Muslimin. Allahumma qtir Lil muslimina wal muslimat Atau, Allahumma aizzal islam wal muslimin Ya Allah, berikanlah aizzah Kemuliaan, kemenangan Bagi kaum muslimin Wa azilla syirka wal musyrikin Ya, agar dihancurkan Kaum orang-orang yang musyrik Yang menindas kaum uh, Muslimin Begitu juga, Allahumma asli ahwal Al muslimina fi kulli makan Ya Allah, perbaikilah kondisi Kaum muslimin, kita lihat di televisi di Syria, di Palestina, ya dan di negara-negara lain. Sangat-sangat kesian para orang muslim yang masih kecil, anak-anaknya, para ibu-ibu, para wanita, ditindas, dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan doa satu ibu, kemudian doa ibu-ibu yang lain. InsyaAllah Allah kabulkan dengan doa yang sangat banyak, di waktu yang ijabah Allah angkat dari satu daerah, cobaan tersebut diganti dengan yang baik, maka ibu-ibu pun akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah tadi katakan. Kemudian diangkat lagi dari daerah yang lain akan mendapatkan lagi kebaikan. Terus seperti itu. Jadi selipkan doa dan kepedulian kita ya untuk kaum muslimin agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala pula memberikan banyak kebaikan kepada kita. Wallahu alam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Allah akan kita lanjutkan uh, di bulan yang akan datang ya di minggu yang keempat tentang perkara-perkara yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim ataupun juga muslimah di dalam kesehariannya agar tidak jenuh. Terus termotivasi dengan perkara-perkara yang akan disebutkan ini sehingga ada tujuan. Terus ingin menambah ingin menambah dan ingin menambah lagi jangan sampai jatuh ke dalam putus asa dan kejenuhan. A'udhu billah. Wallahu'alam bis'ab subhanakallahumma bihamdika. Ash'adu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.